Pak Valentino selamat pagi Selamat pagi Bu s i l a k a n Bapak Iya makna dari puasa itu menahan godaan Nah kalau godaannya ditutupin ya n gak g ada artinya menahan godaan n Gak g ada artinya dong puasa itu Karena artinya itu ya menahan godaan Bu Ya, nah, ya jadi ya harus kuat-kuat lah menahan godaan Terima kasih Terima kasih Pak Valentino Pak Andre Selamat pagi s i l a k a n Bapak なんで私はそれを考えているのか k e r e d a r a n uang juga perlu beredar. Jadi satu sama lain saling menghormati, eh s a saling menghargai lah.、Uh, bagi yang kuasa ya mau hari orang yang g a k b e r p u a s a semuanya begitu makasih bu. Terima kasih kembali Pak Andre. Pak Seven selamat pagi、Halo. yang berikutnya. Halo. Iya silakan Ibu dengan. Ibu Wibi. Ibu i b i silakan Ibu. Iya maksudnya kita mendapat kemenangan, kemenangan dari siapa? kemenangan mengalahkan diri kita yang kedagingan, jadi kalau kita nunduk semua, kita menang bukan menang, karena di, dibantu pemerintah itu jadi gak abdol dong kalau kita menang artinya kita bisa, aku bisa tapi aku gak mau bisa mengendalikan diri itu yang orang sebut kemenangan tapi kalau misalnya s semua orang ngalah, itu bukan menang itu namanya KKN Selamat pagi Pak Budi, silakan. Bu, k a n godaan makin banyak kan makin bagus jadinya bu. Kalau sekolahan a d a kalau sekolahan itu nggak ada ujian, tahu-tahu lulus, ya nggak aktual juga bu. s e d a n g k a n untuk memang waktu-waktunya puasa itu menjelang itu fitri itu kalayak yang dibawa itu perlu dana yang besar ya bu ya, kemasukan yang banyak juga. サンパギー kalau menurut saya ukuran pabrik kota memang cukup bagus ya, maksudnya buat p a、eh, kita m a k m u d n y a orang yang sedang m e n j a l a n k a n ibadah p u a s a cuman、eh, saya kan solusi bagi usaha、eh, itu, peserta karyawan、eh, bisa n gak g dipikirin、eh, mana mereka untuk bonusnya itu, yang gaji satu bulan itu, kalau memang pabrik kota bisa gantiin u u n t k pengusaha dan pekerjanya ya masalah sih udah d a p t l a ya terima kasih selamat siang pak Aceh ya komentar anda ya saya pikir kalau b a n k Indonesia nih ini pemerintahan pejabatnya banyak larangan yang cari gampang-gampang saja itu aja lah baik terima kasih tadi biasa malam siang halo iya silahkan bapak halo iya bapak silahkan komentar、nah. anda pak i ya jadi gini kalau menurut saya ya Yang ini itu kan、e, paling penting sebenarnya adalah、e, Seinginan untuk berpuasa Jadi kalau misalkan semua disembunyikan Semua nggak ada makanan, ngapain puasa Harusnya hidup wajar, kita bisa menahan diri Itu yang seharusnya dilaksanakan Itu sih kalau menurut saya, saya、hmm. puasa Kalau misalkan di tengah-tengah orang nggak berpuasa Kalau saya niat puasa, ya saya jalankan aja Jadi nggak m a k s u d n y a nggak perlu berlebihan lah Hmm. itu mbak m a kasih mbak maaf tidak terdengar dengan bapak s i l a k a n bapak komentar anda iya saya kira yang penting ada pertanyaan kalau perdanya nggak ada ya nggak bisa sembarangan melarang dan kedua yang lebih penting adalah umat、uh, muslim sendiri harus memahami dan dapat melaksanakan a j a r a n n y a sendiri dulu. もしあなたは Oke terputus ya Bapak Santo selamat siang Selamat siang Komentar Anda Iya saya setuju dengan pendapat di Kompas Jadi pertanyaannya、eh, Bapak wali kota itu atau i t u mungkin saya n gak g tau h Itu dasar pemikirannya apa melarang seperti itu Terus dasar orang berpuasa itu apa Terima kasih Baik terima kasih Pak Anton selamat siang Selamat siang Bapak Halo, Halo. Iya s i l a k a n komentar Anda Iya Uh, kalau bagi saya kan bulan puasa itu kita sendiri ya. Jadi itu adalah suatu hadiah dari Allah untuk kita bisa beribadah.、Gitu. Jadi segala macam sesuatu itu itu urusan sendiri sendiri. Jadi mau apapun itu a k u k a n itu mau i a t i n Jadi bagi kita yang menjalankan menjalankan lah. Bagi orang lain mau ada apa apa biarkan. Karena dosanya kita sendiri sendiri. Pahalanya kita pun mau kita ambil. Jadi kalau bagi saya. Apapun itu jalankan seperti biasa bagi kita yang muslim jalankan puasa seperti apa yang diperintahkan mudah-mudahan puasa kita diterima terima kasih b a n Halo selamat siang Pak Jimmy. Iya selamat siang. Silakan Pak Jimmy. <tuh> ini ya, kelihatannya oleh kotanya obsesinya d i n e g a r a Islam ini. Yang kedua juga kalau、eh, memaksakan orang lain juga ikut nggak makan atau restoran ditutup itu sebenarnya パクサン・アマーカン・ボガニャ・オペニャン・ポワサ・パクサン・アマーカン・ボガニャ・オペニン・ポワサ・パクーカーカン・ン・ポワサ・パクサン・アマーカン・ボガニャ・ポワサ・パクサン・アマーン・ボーカン・ポワサン・アマーカン・ポワサン・アマーカン・ポワサン・パクサン・パクサン・アマーカン・ポワン・アマーカン・ポワン・アマ も a この時代、私たちは大勢の人たち a 大勢の人たちが大勢の人たち a s 勢の e たちが大 a の人たちが大勢の人たち a 大勢の人たち a 大勢の人たちが大勢の人た m が大勢の人た e が大勢の人たち a 大勢の人たちが大勢の人たちが大勢の人たちが a 勢の人たちが大勢 a 人 a ちが u 勢の人たちが大勢の人 t u が大勢 a 人た u が大勢の人た u が大勢の人たちが大勢の人 a ちが大勢の人たちが大勢 g a k ada masalah gitu. Yang pertama, yang kedua ya, kalau Anda lihat masalah toleransi beragama. Kurang toleransi, a t a umat u Islam di Indonesia Ketika Bali hari raya nyepi Itu jalanan ditutup satu hari penuh Airpods sampai ditutup Jalanan sampai sepi, gak boleh ada kendaraan apa, apa umat Islam masih kurang bertoleransi Terhadap umat Hindu di Bali i n i saya rasa saya sangat setuju dengan Program Pak W.H. Pak Wali Kota t a n g g e r a n g Dan saya sangat mendukung Dan saya rasa masyarakat juga akan banyak yang mendukung Terima kasih Ya baik, saya akan mengangkat telpon e di lain satu ya Halo Iya Dengan ibu siapa, maaf Jadi, ya Bu Widi s i l a k a n Nah itu ibarat orang tua yang terlalu menyayangin anaknya Jadi terlalu m e l i n d u n g i Nanti kalau udah gede jadi kurang ajar Kayak gini orang tuh diberi kedewasaan gitu Jadi kita harus menang atas diri kita sendiri Bukan menang bilang orang lain begini, begini kafir apa Sendirilah yang kafir Kan gak bisa ngendalin diri suruh orang stok-stok kayak gini Kita ya n g harus bisa mengendalikan jangan jadi anak kecil terus gitu Jadi manja, makanya kita gak bisa maju kayak gitu Orang kecil semua, anak-anak kecil semuanya Jadilah orang dewasa gitu Ya baik Halo Halo Iya, dengan Bapak siapa, Mas? Dengan Pak Irwan Pak Irwan silakan dengan komentarnya, Pak Ya, kalau mengenai spa, hiburan-hiburan malam itu Saya m e n g s n y a Saya Saya Saya s y a Ini kalau untuk makan,、uh, ya apa namanya, karena ada banyak yang tidak berpuasa juga, jadi toleransilah kepada juga yang kita berpuasa gitu. Jadi harus b i j a k b i j a k lajak,、uh, restoran gitu tuh s e g a l a m a c a m u i t u k hidaya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Irwan. Halo? Iya, dengan Bapak siapa Pak? Jeff. Pak Jeff. Iya. Silakan h dengan komentarnya Pak Jeff.、Uh, itu nggak, itu nggak ingat ya. a Kalau di Kota itu kan tidak Indonesia kan negara、uh, itu bermacam-macam. Jadi dari semua golongan itu ada, ada mulai itu p u t a r i s m e Jadi kalau dengan dengan dengan cara-cara gitu -cara itu kan itu kan seakan-akan dia, dia, dia kan dominan. Jadi mau berdomis. マイルタスキューとても大事なことです。今、マセンリーギターに、2つは3つのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプのタイプの 山田さん Yes, sorry? Yes, sorry. Yes, I'm sorry. Yes, I'm sorry. ジューバーのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのフのファンのファンのファンのフのファ Iya selamat siang Silahkan、uh, Ya kalau m e l i h a t Sebulan kira-kira s e b u l a n yang lalu deh ya Kita lihat dalam segi olahraga prestasi Prestasi dunia negara-negara terbelakang Nah negara kita ini bukannya mau maju Tapi kok jadi semakin primitif Atau menuju negara barbar Agasi a s manusia untuk makan aja kok Restoran harus ditutup-tutup dengan holden Kemudian Jadi pertanyaan itu yang menjalankan puasa itu suka rela atau seperti menerima kutukan sehingga marah pada sekeliling gitu Baik, terima kasih Oke, Pak Ardi Bapak Ardi, selamat sore Selamat sore Ya, silahkan Pak、uh, Kalau untuk penutupan c a r a 24 jam kayak sauna atau itu mungkin nggak terlalu relevan juga ya m b a k ya Soalnya memang benar、uh, Everybody itu butuhin namanya entertainment, bukan b e r a k macam begitu Kalau tutupnya Cuma di jam siang sore kayak gini gak apa-apa itu Tapi emang bener kalau restoran dengan order Bukan masalahnya kita tuh berpuasa karena apa atau apa itu bukan Tapi emang bener-bener untuk menghormati、uh, teman Ataupun s a a u d r a s a u d a r a kita yang lagi puasa gitu Oke,、okay, Ibu Santi Iya, mas ma ma ma sorry Silahkan Saya setuju dengan Bapak yang tadi itu Kita itu untuk menutup k order itu untuk menghormati orang-orang yang berpuasa まヨリタンらスペシャルのスペシャルのスペシャルのスペシャルのスペシャルのスペシャルのスペシャルのスペシャルのスペシャルのス e r ャルのスペシャ n のスペシャルのスペシのスペシャルのスペシャルのスペシャルのスのスのスのスのスのスのスのスのスのスのスのスのスのスのスのスのスのスのスのスのスの mencari n a f k a h juga baik, terima kasih okay, Pak Widodo yuk silahkan Pak iya,、e, menurut saya walaupun kita negara Islam saya sendiri juga Islam untuk cari makan itu tidak bisa seperti itu juga tadi、gitu. jadi ya、e, itu tadi orang kuasa kan berdasarkan iman dan ketakwaan kalau dia kuasanya memang bagus, memang kuat mau ada makanan depannya, ada apa パーグスティノス アジャー n ヤマネンエナソモアランギュガガンポニャガパンディガンマシンマシンケタハラスマレすデリシシアン b タウアジャーラエディカラインバギバパサケタハラマシンバギオランヤンポニャウサハギュガハラスケタハラインミドジリアハラスピンヤキバンライドジリアンサリンマシンギャンダギトギトアジャー。 Selamat siang. Silahkan, p a k Kalau saya komentar singkat aja, Bu. Jadi pertanyaannya apakah kita bisa tetap berkarya dan ber menghasilkan sesuatu yang baik untuk negara ini pada saat bulan Ramadan itu aja, Bu. Yang lebih jauh lebih penting daripada sekretar yang masalah tutup restoran lah dan sebagainya. Terima kasih, Bu.